Mitra bisnis, Electronic Road Pricing, ERP atau sistem jalan berbayar akan segera berlaku di Jakarta dengan penerapan tahap awal di semua jalur 3-in-1. Sistem ini berlaku untuk semua jenis mobil dengan tarif 6-21 ribu rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat transportasi d a r m a Ningthias. Pak Dharma, apa komentar Anda? Kalau efektifnya sih efektif asal diterapkan sungguh-sungguh gitu ya. Bedanya dengan t r i e n d a n kalau t r i e n d a n itu kan k a t a s a n n y a jam, lah itu bisa menghambat pergerakan orang karena orang terpaksa harus buru-buru untuk mengejar t r i e n d a n atau supaya tidak terkena t r i e n d a n Tapi kalau IRT ini, ini kan orang bisa pulang atau pergi kapan saja yang penting. Bayar gitu loh, sehingga saya kira、uh, ini lebih fleksibel dibanding dengan e 3 in 1. Soal efektif dan tidaknya itu bergantung pada keseriusan pemerintah untuk menyediakan a n g k u t a n umum. Kalau naik a n g k u t a n pribadi di BATS a ini kan berarti harus ada solusi untuk a n g k u t a n umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kalau itu tersedia secara otomatis, maka para pengguna kendaraan pribadi akan rela meninggalkan kendaraannya dan pindah ke a n g k u t a n umum. Tapi e t kalau tidak tersedia saran a n g k u t a n umum yang baik, ya tentu saja tidak bisa. Lalu ada pendapat juga yang mengatakan, kemacetan sebaiknya diatasi dengan meningkatkan pajak kendaraan hingga berlipat? dan membatasi mobil yang melintas berdasarkan tahun produksi. Bagaimana pendapat Bapak? Oh kalau itu gini, dalam transport itu tidak ada istilah single solution, tetapi selalu butuh multi solution, gitu. Pemecahan yang beragam, jadi paca kendaraan bermotor iya, pembatasan usia kendaraan iya, IRC iya, DBM iya, parkir iya, kan gitu. Kalau di... Singapura aja kan begitu, tarif parkirnya mahal, BBM-nya mahal, ada IRP, ada pembatasan usia kendaraan. Jadi memang nggak bisa bahwa IRP doang akan mengatur kematutan, nggak mungkin itu. Jadi memang selalu dikenal istilahnya m u l t i s i s u i o n i t a s i Lalu bagaimana dengan uang hasil IRP ini? Kemana harusnya uang tersebut dialokasikan, Pak? Itu yang sering kita kemukakan bahwa dana dari I R P itu mestinya harus didikasikan untuk perbaikan infrastruktur maupun sarana angkutan umum. Sehingga makin hari kondisi angkutan umum itu baik. Bukan hanya perbaikan saja, tapi e t juga membiayai angkutan umum. Sehingga tarif angkutan umum itu murah. Tetapi operatornya tidak rugi karena mendapat subsidi dari pemerintah dari hasil diartisasi. Demikian pengamat transportasi Darmaning Tias. Saya Wendy Lim.